Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa ajmain amma ba'du. Semoga Allah yang memasangkan laki-laki dan wanita benar-benar mengaruniakan kepada kita semua pendamping terbaik yang nikahnya nikah penuh barokah yang berumah tangganya rumah tangga yang sakinah apa sebabnya? sebab siapapun yang jadi pedagang politikus dosen peneliti, pendidik, tentara itu semuanya dulu anak-anak dan itu sangat bergantung kepada pola pendidikan di rumahnya Artinya, kalau seperti yang kita bahas Jumat yang lalu Kalau kita menginginkan bangsa kita ini bangkit bermartabat Maka rahasianya rumah tangganya dulu yang harus bermartabat Sayangnya, kadang-kadang kita tidak sangat serius Menentukan visi keluarga kita ini mau kemana. Tidak serius mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran. Tidak jarang semuanya serba sisa. Ketemu anak sisa waktu. Nyentuh istri sisa. Sisa waktu. <tuh> Uang sisa. Semua serba sisa. Apa yang bisa jadi dengan serba sisa? Makanya... Al-Quran jelas sekali, Kau ang wa ahleikum, naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari Jahannam. Artinya prioritas menjaga diri, menjaga keluarga. Pokoknya kalau kita ingin berbuat sesuatu sesudah kita memperbaiki diri, selamatkan keluarga. Banyak pemimpin yang jatuh gara-gara keluarganya. Bisa dari istrinya, bisa dari anak atau sebaliknya. Terutama bagi para bapak. Ya bu ya, ibu setuju bu? Ibu. Ya, Menang pak. <tuh> Saya juga bapak bapak. Tidak sedikit rumah tangga yang menganggap pendidikan anak itu pekerjaan istrinya. Mama yang ngedidik, mama yang ngurus anak-anak, biar papa yang cari kerja, papa yang ngasih nafkah. Mencari nafkah itu hanya salah satu di antara kewajiban Yang paling wajib adalah Bapak berperan sebagai Pemimpin di dalam rumah tangga Pemimpin itu bukan hanya mengendalikan saja Tapi pemimpin bisa menentukan arah Pemimpin juga mengontrol sistem Pemimpin mengatur Jadilah semuanya ini Mencapai sebuah tujuan Ini tolong kepada para laki-laki Saya juga laki-laki ya Jangan hanya menyalahkan istri, ya ya, ya bu ya. ibu-ibu mendukung. Ibu-ibu masih sudah hamil, ya bu? Sudah sembilan bulan, seperti semua berat sekali, berdiri susah, berbaring sulit, ngeluarinnya juga ibu-ibu. Udah gitu menyusunya ibu-ibu. Aduh, kalau waktu masih gadis paman segala ditutup, tapi sekali punya anak di mana saja? Di angkot di mana atau burahol begitulah ya <laughs> maaf di penjuru Indonesia itu bahasa Sunda burahol itu ya kemudian sehari-hari ibu yang nungguin dan ini tidak cukup karena ibu hanya sebagian daripada potensi di rumah tangga harusnya suami ini lebih serius lagi Serius apa? Pertama, suami harus sangat serius menjadi figur suri toladani Jangan sampai anak kecewa kepada figur suaminya Ya jarang pulang, pulang pas marah-marah Udah gitu ngasih uangnya juga gak pakai sopan Ke ibu nyuruhnya juga ketus Gak ada kemesraan Jadi anak tuh melihat, loh kok gini sih? Figur yang dilihat Bapak enggak jadi kebanggaan. Terus bagaimana anak bisa termotivasi untuk berakhlak baik syariatnya ini ya. Jadi mohon maaf kepada kaum laki-laki di seluruh dunia. Khususnya yang lagi nonton acara ini. Kita menjadi laki-laki bukan bangga hanya bisa bikinin rumah untuk keluarga. Jangan bangga hanya bisa memberikan mobil, bayar telepon. Jangan bangga kalau kita bisa bikin anak Punten ya, jangan tersinggung Domba juga pada punya anak Punya anak bukan sebuah prestasi Da allah yang menciptakan Tapi bagaimana membangun keluarga yang bermoral, bermartabat Dan punya anak yang lebih baik dari kita akhlaknya Itulah prestasi Jangan bangga punya anak lulus kuliah di dalam luar negeri Bagaimana tapi kelakuannya jelek itu tanda kegagalan jadi orang tua walaupun masih banyak kesempatan untuk diperbaiki maaf ini ya jangan langsung mikir toh kan tuh tetangga kita eh salah jangan mikirin tetangga kita aja pikirin ya ingat rumus manajemen kolbu M yang pertama apa? mulai dari diri cobalah para bapak kita evaluasi diri pak bapak Jangan sampai kita hanya bisa ngandelin malah Ini kan Bapak Kata anak Oh kan dari dulu juga Bapak Kapan robah statusnya Bapak tuh pemimpin rumah tangga Keputusan hitam putih di tangan Bapak ah Pemimpin yang baik mah bukan yang otoriter Makanya Saya sedih juga nih pengajian ibu-ibu banyak Pengajian bapak-bapak harus ditingkatkan begitu, ini kata-katanya jangan memojokkan kaum kami ya <SILENCIO> Harus ditingkatkan, karena apa? Ibu rajin ke pengajian, ibu ngedidik anak, tapi bapak pulang tidak dengan kekuatan akhlak yang baik Itu bisa memperlemah atau menimbulkan kekecewaan dan konflik di dalam jadi inilah beberapa kelemahan rumah tangga di Indonesia adalah ketika sang bapak tidak sangat serius, maaf. Tidak dengan sangat serius menjadikan dirinya figur suri toa dan akhlak. Ibu lembut, bapak jangan kalah lembutnya. Tapi tegas. Bapak monggil ibu, jangan sembarang panggilan. Eh. Betekok sini. Bagaimanapun anak punya kebanggaan ke ibu. Disebut betekok oleh Bapak Apa sih betekok bahasa Indonesia Tambah lagi ibu apa jemros? Nah, Ini mungkin di penjuru Indonesia yang lain kurang begitu paham. Ya nggak apa apa lah. Ini bahasa primitif maafkan. Nah ibu Bapak yang baik sebaiknya di rumah itu ibu bapak tuh berlomba-lomba memberi contoh bagaimana memuliakan istri istri memuliakan suami ini tidak usah diberitahukan nah, nih contoh kasih makan ah, gak usah kegigihan orang tua dengan serius membuat program suri toladan bagi anak-anaknya ini adalah pendidikan yang tidak ternilai daripada manggil ustadz Tuh Ustadz, adalin dia baca Qur'an. Eh ini udah kelas 2 SMP, gak bisa baca Qur'an. Kata itu. Kalo Bapak, kamu berani melawan sama orang kuat. Tuh, Bapaknya gak bisa sama sekali. Kemesit, kemesit sana. Kok Bapak enggak? Bapak tuh lulusan pesantren tahu. Loh, tambah jelek aja. Padahal pesantren kilat, itu ya. Ibu Bapak yang budiman. Ibu juga rajin ke majelis ta'lim. Ini bisa merusak anak-anak kalau saking rajinnya ke majelis tidak berbekas. Ada, ah ini hanya segelintir ibu-ibu. Yang memang ke majelis ta'lim itu pelarian. Daripada di rumah banyak kerjaan, mending di majelis ta'lim. Kenapa ibu dorong-dorongan? Pengakuan itu adalah ketulusan daripada ruwat di rumah banyak urusan udahlah, mending ke majlis talim bisa tidur di sana Bo, ba. sesudah Bapak, sesudah bapak-bapak membuat komitmen menjadi suri teladan, kemudian bapak serius sekali mengevaluasi perilaku anak-anaknya dan tidak hanya menyalahkan istri ini akan bergerak keluarga menjadi baik bapak secara sistematis terus menambah ilmu bapak mencari dana lebih banyak untuk perbaikan akhlak anak-anak Ibu juga yang ada waktu luang, cepat nuntut ilmu ke sana sini. Ini untuk menyuplai bapak dengan baik. Yang bapak waktunya terbatas, suplai oleh ibu. Tapi suplai yang paling penting dari majelis taklim adalah perubahan akhlak kita. Jangan, si papa datang-datang ha? udah nyalahin ketahuan loya. Papa ini lincah lagi, hmm, hmm, hmm. mana ada laki-laki adil, tadi Ustanda juga udah ngomong, euh, kamu mah teh jadi menuntut begini. <risas> Ibu yang baik, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang jadi amal, sebaik-baik amal adalah amal yang ikhlas. Kalau ibu pulang dengan kegigihan memperbaiki terus, saya ini makin tua. Saya enggak bisa bertarung dengan yang muda dengan mengandalkan penampilan. Saya harus terus memperbaiki kecelitaan pribadi saya. Ini serius, bu? Kaum laki-laki ini rata-rata punya mata. Ya, itu kan betul. Memang ada kecenderungan kami itu ya kalau lihat yang muda itu suka klek gitu matanya. <tik> itu mata kasat. Tapi kalau mata hati enggak bisa dibeli oleh kecantikan, Bu. Saya atas nama perwakilan kaum laki-laki. <tik> tidak bisa dipungkiri. Memang kita ini mata kadang harus dijaga tapi kalau mata hati hanya bisa dibeli oleh keikhlasan oleh keindahan pribadi, maka ibu tidak usah pesimis walaupun bertambah tua tidak seperti waktu muda dulu, ibu masih punya peluang ada mendapatkan hati di hati suami dan anak-anak kalau akhlak ibu seperti ini. Amin. Pernikahan bukan masalah jomblo-jomblo menikah begitu saja. Mau apa saya menikah Saya ingin sekali memiliki keluarga yang bisa memuliakan ibu bapa saya Memuliakan keluarga Saya ingin punya rumah tangga yang produktif manfaat bagi lingkungan sekitar Saya ingin punya rumah tangga yang anak-anak kami itu nanti lebih baik daripada kami Bisa menjadi cahaya bagi umat Menjadi pilar bagi bangsa saya akan berjuang keras menafsakan hidup saya. Agar generasi sesudah saya, dia bisa menjadi orang-orang yang membawa manfaat besar. Kita mati besok kursa, tapi nanti hidup ilmu kita oleh anak-anak kita. Perkara hanya punya anak itu gampang. Maksudnya, kalau Allah mau jadilah, ya. Tapi perkara anak lebih baik dari kita. Nah, apa yang diinginkan pada anak, mulailah ada pada diri. Ingin anak rajin, jadilah Bapak yang rajin Ingin anak disiplin, jadilah Bapak disiplin Ingin anak ramah dan lembut, kita lembut Apa yang kita inginkan pada orang lain, mati-matian adakan pada diri kita Nanti juga jodoh itu, ih, ini disiplin, lembut, gesit, tangkas, kreatif Nah, calon mertua tuh melacak Calon mantu begini, ya Para intel mertua itu begitu ya makanya apa yang diinginkan ada pada keluarga, ada kan pada diri sepanjang nilai positif ya. Memang yang tadi diceritakan tuh yang ideal. Tapi dalam kenyataan tidak selalu seideal yang diharapkan. Tapi kalau udah jreng, maksudnya yang jreng itu udah jadi nikah kita aduh sekarang saya tahu ilmunya dulu masih akang ini teh memang idaman pas udah nikah ketahuan belangnya kebetulan di sini ada belang bekah itu ya <tuh> oh dulu kan waktu milih ngandelin cinta tapi sesudah nikah kita tahu ilmu bahwa nggak cukup ternyata begini jangan patah semangat jangan putus asa karena semua masih berpeluang berubah Kelebihan suami kita hormati sebagai uh, karunia Allah memperbaiki kita. Kekurangan suami kita hormati sebagai ladang amal bagi kita untuk memperbaikinya. Ibu tidak akan pernah rugi menolong suami memperbaiki diri. Hmm. Tapi dia tidak robah-robah, ah. Padahal saya sudah nasehatin. Sudah berapa lama? Berdua minggu. Bah, baru dua minggu. Kita ajakan tobatnya dua hari yang lalu. Ya. Mahasia terpenting untuk bisa membuat suami berubah adalah perbaiki diri. Sampai suami itu merasa aman kepada istri. Suami, istri apalagi istri penghasilan lebih daripada suami hati-hati tanpa sengaja, tanpa kita inginkan suami udah merasa punya tekanan sendiri. Nah, kita terus evaluasi diri sampai si suami itu merasa otoritasnya masih dihormati ya, walaupun kita lebih pintar, lebih banyak ilmu, lebih banyak rezeki, tawadu. Ah, kalau itu disukai nanti subhanallah. Perbaiki diri terus-menerus walaupun tidak dikatakan ini kerekam oleh mata, telinga, hati suami. Ya, Bu, jangan diremehkan karena kita juga remeh, betul tidak? Begitu, doakan terus ya dan jangan membuat merasa malu. Wah, si papa belum sholat bagaimana biar rumah tangga? Enggak, kalau udah tahu ilmunya memang pengen, ya. Ibu bapak para pemirsa yang budiman, memang ini adalah sesuatu yang harus kita sadari Dan harus mulai kita perbaiki Karena kita bertanggung jawab Tidak hanya saat ini Tapi bagi generasi yang akan datang Kita mati besok lusa Mudah-mudahan keturunan kitalah yang akan membuat Umat dan bangsa ini berjaya dan terhormat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah ya Allah Rabbana Hablana min azwajina, waduriyatina qurtaa'in, wajualna lil muttaqina iman. Buhaya Allah yang Maha Menatap, aruniakan kepada kami pendamping pilihanMu, lindungi kami dari fitnah cinta yang menjerumuskan kepada nafsu. Nikahkan hamba-hambaMu ini dengan pernikahan yang penuh barokah. Aruniakan kepada kami rumah yang sakinah, Ya Allah. Ya Allah jadikan kepada kaum muslimin para laki-laki ini menjadi suami yang soleh Suami yang sadar dan bisa bertanggung jawab atas keluarganya Suami yang dapat menjadi kebanggaan dan suri teladan Suami yang dapat menafkahi dengan rezekimu yang halal dan berkah ya Allah Suami yang dapat menuntun rumah tangga ini mulia dunia dan akhirat Ya Ya Allah jadikan kaum muslimah istri ambah-ambahmu ini menjadi istri yang salehah. Istri yang lembut hatinya, mulia perangainya. Istri yang tidak silau dan tidak terpedaya oleh dunia. Istri yang dapat mendidik keluarga dan keturunannya dengan benar. Yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya. Duhai Allah Titipkan kepada kami keturunannya lebih baik daripada kami Muliakan akhlaknya ya Allah Muliakan akhlaknya ya Allah Serdaskan akal pikirannya Sehatkan lahir batinnya ya Rauh Golongkan menjadi anak yang selalu mendoakan dan membahagiakan kami Lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan Lindungi dari kejahatan orang-orang yang mencelakakan Lindungi dari masa depan yang gelap dan suram Lindungi dari perbuatan apapun yang mencoreng air bagi kami Lindungi dari perbuatan keji yang menghinakan Duhai Allah Jadikan bangsa kami ini bangsa yang kelindungi dari keturunan yang membawa fitnah Karuniakan kepada kami para calon pemimpin bangsa ini yang penuh dengan kearifan Para pemimpin yang dapat membimbing rumah tangganya menjadi suri teladan. Pada pemimpin yang dapat menjadi contoh rumah tangga yang bermartabat. Ya Allah, hanya engkau lah yang menggenggam sisa umur kami. Berkahilah sisa umur ini. Berkahilah harta yang engkau titipkan. Berkahilah keturunan kami ini. Robbana atina fid dunia hasana. Wafil akhirati hasana. Wa ila azabanna. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu alayhi wa sallallahu Para pemirsa yang budiman, tidak pernah ada kata terlambat. Kita harus bergerak terus, kita harus mulai berbuat lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus song-song kapanpun saat kematian kita dengan memperbaiki keluarga kita. Hidup-hidupnya pasti berakhir, Surgalah tujuan kita. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.